Allah hudaak ila khir ma qala wa rida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al haddad Hadad, "Fa fi akhbari Musa alaihi salam Anahu latama malakal maut hina ja'ahu liyqbirahu fa akhraj 'aynah." Diceritakan ketika Nabi Musa itu didatangi oleh malaikat maut, kemudian ketika akan dicabut nyawanya, malaikat maut ini dipukul sama Nabi Musa sampai keluar matanya. Ini tentunya jangan ditiru ini. Kalau kita nyoba tangannya kita yang lepas nanti. Dan kemudian di paragraf terakhir daripada bab kematian ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhadad ngasih sebuah kesimpulan bahwasanya adapun keadaan umum orang-orang yang memiliki iman kepada Allah yaitu mereka salah satu di antara dua sisi. Sisi yang pertama mereka cinta kepada kematian karena kematian itu bisa menyebabkan mereka untuk cepat bertemu dengan Allah. Kematian menyebabkan mereka untuk bisa pindah ke tempat yang kekal dan kematian menyebabkan mereka keluar daripada dunia tempatnya fitnah dan segala cobaan dan di satu sisi yang lain orang-orang yang soleh min ahlil iman mereka tidak suka dengan kematian karena memang tabiat asli manusia karakter asli manusia itu tidak suka dengan kematian kenapa? karena di dalam kematian itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa kemudian menyebabkan perpisahan dengan orang-orang yang dicintai oleh karena itu ketika iman itu semakin kuat maka kebencian kepada kematian itu semakin berkurang dan ketika iman itu semakin berkurang maka kebencian kepada kematian itu semakin bertambah ini adalah kesimpulan dari bab tentang kematian yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhadad Intinya, daripada bab ini, persiapkan bagi diri kita untuk menghadapi kematian. Kematian bisa datang kapan saja. Bahkan dikatakan oleh beliau di kitab yang lain, Sabilul Ittikar, apabila dikatakan kepada sebagian ulama daripada salafus soleh, mereka itu kalau dikatakan sama mereka, kilalahu inna kamayitun hodan, kalau seandainya mereka dibilangi, kamu ini besok mati, lam yajid mawziyan liziyadati fil amal. Mereka sudah enggak menemukan tempat lagi untuk menambah amal ibadah. Kenapa? Karena full sudah waktunya untuk dipersiapkan menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita semua selamat bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin. Walafum minkum Alhamdulillah.